Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَبْسِ وَاحِدَةٍ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 Amma ba'du fakir asyik al hadith kitab Allah, wuxair al hadi hadi sallallahu alaihi wa alihi wa al amur muhdafatuha, fakir asyik al hadith kitab Allah, wuxair al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nushor al amur muhdafatuha, fakir asyik al hadith kitab Allah, wuxair al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nushor al amur muhdafatuha, fakir asyik al hadith Allah, wuxair al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nushor al Allah, wuxair al hadi Allah masih banyak memberikan kita kebaikan, memberikan kita anugerah yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung ya, dari mata dari ujung kaki sampai ke ujung rambut semuanya adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala maka haram hukumnya kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Azza Wajalla dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, memberikan kemudahan dalam beramal soleh dan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Amin ya robbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ini pertemuan terakhir tentang bab bagaimana tawadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjalan beberapa kali pertemuan. Langsung kita masuk ke dalam hadisnya, yaitu hadis nomor 337. Al-Imam al-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alihi rahmatan wasi'atan Haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Bazi' Qala haddathana Bishr ibn al-Mufabbal Qala haddathana Sa'id anqtada an Anas ibn Malikin radiyallahu anhu Qala quala Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa sallam Lau ahdiah ilaiya Quran la kabiltu walau du'ito alaihi la ajabtu. Kata Imam Termedi berkata, kata Imam Termedi, rahimahallahu, menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Bazir. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Bishr bin Al Mu'fabil. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah bin Da'ama Sadusi Seorang ulama, seorang imam, seorang ta'i'in yang besar Murid senior sahabat Anas bin Malik anhu. Imam Qatadah mengambil hadis Dari Anas bin Malik anhu. Anas bin Malik adalah uh, Sahabat Rasulullah SAW Dan yang termasuk juga menjadi pelayan beliau ya. Jadi beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sehingga banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berputar dari beliau. Banyak ilmu yang sahabat Anas dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau senantiasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda law uhdiya ilayya qura'un laqabiltu wa law duitu alayhi la ajabtu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya diberikan hadiah kepadaku sebuah qura' qura' adalah anggota tubuh dari hewan namun antara lutut antara lutut dan apa namanya landau atau betis ya jadi uh, tubuh hewan ya terlebih adalah kambing kalau kita per, uh, kalau kita perhatikan kakinya maka ada lutut sampai ke, ke Kaki, lutut kemudian betis atau landau nah kura itu adalah betis atau anggota yang antara uh, lutut sampai ke, ke Betis Nah, biasanya kalau ini berada di kambing, maka tidak ada dagingnya. Jadi, antara lutut sampai ke kaki atau betis tadi tidak ada uh, dagingnya. Nah, biasanya dagingnya itu berada di kakinya. Lepian, bayangkan uh, ceker ayam. Biasanya yang paling banyak dagingnya di mana? Di bagian K, kaki, bagian bawah, bagian telapak. ya Nah, jadi kuro itu adalah bagian dari kambing ya atau hewan yang lainnya, namun dalam hadis ini kata al-hafidh ibnu hajar, jumhur ulama mengatakan bahwa kurok di sini adalah kambing, yaitu bagian antara lutut sampai uh, apa, telapak kaki si kambing. Nah, yang biasanya terkumpul dagingnya itu di bagian telapak. Adapun bagian betis, bagian landau tidak ada dah, dagingnya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa uh, yang namanya kurok adalah madunal kaab bagian kaki, namun bagian yang di bawah mata kaki. Kalian perhatikan apa namanya kaki kambing, kemudian ada kaabnya, ada mata kakinya. Nah, di bawah mata kaki itulah yang disebut dengan kurok. Intinya apa? Intinya adalah kata rasul seandainya saya dikasih hadiah berupa kurok yaitu bagian bawah dari kaki binatang kambing yang mana dagingnya sedikit tidak banyak maka saya akan terima jadi nabi tidak gengsi untuk menerima pemberian walaupun dengan jumlah yang sedikit karena untuk apa namanya menunjukkan bagaimana akhlak rasulullah saw menghormati si yang mengasihkan ya menghormati yang memberi kemudian juga agar dia bahagia karena hadiahnya diterima oleh rasulullah saw ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaduknya beliau, tidak pilih-pilih pemberian. Nah, perhatikan para pemirsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pilih-pilih pemberian. Ketika beliau dikasih berupa hadiah ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Banyakkah, sedikitkah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Kemudian Kata Rasul Walau du'i itu alihi la'ajabatu Dan seandainya Saya diundang Untuk makanan yang kurak tadi Bagian kaki namun Dagingnya cuma sedikit Maka saya pun akan memperkenankannya Maka saya pun akan Mengkabulkannya Dikasih hadiah berupa Bagian kaki yang sedikit dagingnya Rasul terima Kalau diundang makan-makan nah, Maka kita para pemirsa Jangan sampai kita pilih-pilih makanan, sedikitkah, banyakkah? Kalau kita diundang dan tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka perkenankan. Sekalipun cuma makan bubur, ayo kita makan di rumah anak ada bubur. Sebagai bentuk syukur saya kepada Allah karena saya misalnya uh, jabatan saya naik, atau misalnya ayo ke rumah saya itu wadai masih banyak ada wadai untuk gorengan macam-macam silahkan ke rumah diundang kita walaupun cuma hanya gorengan hanya bubur kalau kita tidak ada uzur, maka perkenankan bagaimana ada Rasulullah saw ketika dikasih hadiah berupa bagian kaki dari kambing yang dagingnya sedikit Rasul perkenankan Rasul terima hadiahnya pun juga ketika beliau diundang makan ternyata makanannya cuma apa cuma bagian kaki yang sedikit dagingnya Rasul pun juga memperkenankan mengabulkan hajat dari si tuan rumah. Inilah adab, inilah akhlak yang luar biasa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam terapkan langsung kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan dakwah juga. Makanya di antara sebab yang paling besar ya, dakwah Rasul diterima adalah akhlak beliau yang tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Rasulullah SAW di dalam Al Quran, Walakun ta'fwan ghali zal kalbi lam fubumin haulik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Walakun ta jika engkau fubwan keras, ghali zal kalbi kasar hatinya, lam fubumin haulik. Niscaya orang yang di sekitarmu akan pergi, akan menjauh, tidak terima ucapanmu, tidak menerima dakwahmu. Kenapa? Kerana kasar, hatinya keras Namun Rasulullah SAW Dengan akhlak beliau yang luar biasa Orang yang di sekitar beliau Betah tinggal bersama beliau Betah duduk bersama beliau Masuk Islam, masuk Islam Banyak dari sahabat Nabi SAW Yang masuk Islam kerana melihat keindahan akhlak Rasulullah SAW Ini salah satunya Ketika beliau diundang untuk Makan-makanan Ternyata makanan tersebut jumlahnya tidak banyak Hanya sebatas kaki kambing Yang dagingnya sedikit terus perkenankan Ketika dikasih hadiah juga Berupa kaki kambing tadi Yang dagingnya sedikit terus terima Rasul terima Tentu orang yang mengundang Orang yang mengasih hadiah Pasti dia bahagia Oh Alhamdulillah Hadiah saya undangan saya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh kekasih diterima oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala pasti mereka bahagia sehingga mereka semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kemudian Syekh Abdul Razak juga menjelaskan laudaani ahadun ila baytih. maknanya adalah tadi laudaani ahadun ila baitihi ta'amul ladzi sa yuqaddimuhu quraan laqabilu dzalik wa min kamal tawadu'ihi sallallahu alaihi wa wasallam. Kata Syabdul Razak menjelaskan, seandainya ada seseorang yang mengundangku ke rumahnya dan makanannya yang dia persembahkan adalah qura, bagian kaki tadi yang sedikit dagingnya maka niscaya aku terima, niscaya aku perkenankan undangannya dan ini kata syekh adalah kesempurnaan tawaduk nabi sallallahu alaihi wasallam nah maka ketika seseorang itu tawaduk, maka orang yang di sekitarnya menjadi bahagia menjadi bahagia, iya dia tidak sombong, dia tidak keras, tidak kaku kalau dikasih dia apa menerima, kalau diundang dia mengabulkan ya Maka terkadang ya kita sebagai pemimpinkah, sebagai tokohkah, yang diustatkankah, maka jangan sampai kita memilih-milih yang mengundang siapa atau makanannya bagaimana. Jangan sampai demi mengabulkan hajat si-si yang mengasih hadiah dan juga mengabulkan hajat orang yang mengundang. Maka inilah yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sahabat betah bersama, duduk bersama Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Nabi SAW maka sungguh luar luar biasa. Nah kemudian Al Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari beliau juga menjelaskan ya, tentang hadis ini atau faidah dari hadis ini. Al Hafidh Ibn Hajar mengatakan. Fi al-hadis dalilun ala husni khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa tawaduhi wa jabrihi liqulubi an-nas wa ala qabulil hidayah wa ijabati man yad'u wa ijabati man yad'ur rijl ila manzilihi walau anna alladhi yad'uhu ila shay'in al-hafiz bari beliau mengatakan dalam hadis ini ada dalil bagaimana bagusnya akhlak Rasulullah SAW atau hadis ini menunjukkan keindahan akhlak Rasulullah SAW dan menunjukkan tawaduknya beliau dan menunjukkan bagaimana Rasul menarik hati manusia nah, agar orang tertarik kepada beliau kepada dakwah beliau maka beliau menyikapi ya, dengan dengan akhlak yang mulia kalau diundang, perkenankan kalau dikasih hadiah, terima itu cara agar kita bisa menarik hati orang-orang lain dan juga menunjukkan bagaimana Rasul menerima hadiah dan memperkenankan orang yang mengundang beliau sekalipun makanannya adalah kaki kambing yang sedikit dagingnya ke rumahnya, nah, masya Allah ke rumahnya ya jadi ketika seseorang itu mengundang Rasul ke rumahnya bukan ke rumah Rasul ke rumah yang mengundang maka Rasul tetap memperkenankan kemudian sekalipun Rasul tahu walau alimah, sekalipun Rasul tahu bahawa makanan si pengundang adalah makanan yang sedikit, kan Rasul mengatakan la'uh dia ilaiya qura'on seandainya saya diberikan hadiah berupa qura' aku akan terima, kalau saya diundang untuk makan qura' tadi kaki kambing tadi yang sedikit dagingnya, maka saya akan memperkenankan jadi ketika Nabi itu tahu bahwa yang mengundang beliau adalah seseorang yang sedikit makanannya, maka tetap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan dan tidak membeda-bedakan siapa yang meng, apa namanya siapa yang uh, mengundang dan tidak membeda-bedakan bagaimana makanannya sedikitkah banyak? Kalau misalnya kita tidak memiliki uzur maka perkenankan dan terima hadiahnya. Maka inilah keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pantas kita tiru di zaman sekarang ya. Kita terkadang pilih-pilih ketika siapa yang mengundang. Ketika yang mengundang adalah orang kaya kita semangat. Kita bersungsung tulak. Kita rapi dan macam-macam. Namun ketika yang mengundang adalah biasa-biasa saja tidak semangat. Pakaian apa adanya. Terkadang sengaja terlambat, berlambat-lambat. Maka jangan sampai kita membedakan status orang yang mengundang. Dan juga jangan membeda-bedakan makanan yang akan dihidangkan. Mau apapun makanannya, mau sedikitkah, banyakkah, maka ketika ada yang mengundang, kita sama dengan yang mengundang orang kaya ataupun makanannya banyak sama saja sikap kita, biasa saja. Ya. Artinya ketika kita diundang maka kita berusaha dengan tampilan yang baik, dengan ucapan yang baik. Jangan sampai kita meremehkan orang yang mengundang. Ternyata yang mengundang cuma makanannya gorengan saja, rumahnya kecil misalnya, maka jangan sampai seperti itu. Maka kita bertetangga ya, kita punya rumah, punya tetangga, ada sebuah komplek, ada masyarakat, maka beginilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diundang, beliau hadir Ketika dikasih hadiah, beliau menerima Sekalipun yang diberi makanannya Makanan yang sedikit Sekalipun yang mengundang adalah orang-orang yang Biasa biasa saja Kemudian Hadis ini e, Dirawatkan juga oleh Imam Tirmidi Di kitab Jami' beliau Dan juga hadis ini dirawatkan oleh Imam Bukhari Namun dengan redaksi yang berbeda Yaitu ulun bacakan Lauduitu ila dhira'in aw qura'in la jabtu walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini riwayat Imam Bukhari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya saya diundang ke makanan yang bentuknya dhira' dhira' itu berbeda dengan kura dhira' itu bagian lengan yang banyak dagingnya kalau kura di bawah lengan yang sedikit dagingnya jadi Rasul, kata Rasulullah, seandainya saya diundang ke makanan yang bentuknya adalah zirok, bagian lengan yang banyak dagingnya, auqurain atau kuro' adalah bagian yang di bawah lutut, yang sedikit dagingnya, la'ajab itu saya akan memperkenankannya. Perhatikan, Rasul menggabungkan antara ziro' dan kuro'. Ziro' bagian lengan, kuro' bagian bawah lengan. Ziro' lebih banyak dagingnya dan lebih enak. Dan zirok adalah makanan atau bagian yang paling favorit oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tubuh kambing, yaitu bagian zirok. Itu yang Rasul sukai, karena lebih manis, lebih enak, lebih empuk, dan seterusnya. Berbeda dengan kurok. Ini berbanding lurus dengan kurok. Kurok adalah yang di bawah daripada lengan. Dagingnya lebih sedikit, ya. terkadang ada lemaknya, tulangnya. ya. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ziro' Rasul perkenankan, kalau qura pun juga Rasul perkenankan. Kemudian kata Rasul, "La'udhiya ilayna zira'un au qura'un qabiltu." Seandainya diberikan hadiah kepadamu bentuknya makanan zira tadi bagian lengan yang banyak dagingnya atau bagian qura di bawah lengan yang sedikit dagingnya, maka kalau saya dikasih hadiah maka saya akan menerima. Maka Rasul menggabungkan antara sesuatu yang paling bernilai Dan sesuatu yang sedikit nilainya Namun Rasul tetap menghormati Kalau dikasih undangan, Rasul perkenankan Kalau dikasih hadiah, maka Rasul terima Tidak membeda-bedakan makanan ter tersebut Ini riwayat Imam Bukhari Kemudian, bahwa hadis ini bisa kita simpulkan Bahwa kita tatkala dikasih hadiah ya tatkala diundang maka perhatikan adab dan etika kita terima hadiahnya kalau diundang maka kita kabulkan undangannya sekalipun yang mengundang orang biasa makanannya pun juga sedih, sedikit atau makanan yang biasa maka inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tiru terkadang hati kita terkadang berat ketika yang mengundang ternyata orangnya biasa-biasa saja makanannya biasa biasa-biasa saja maka perhatikan hadis ini kita sebagai umat tentu ingin mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah orang yang paling sibuk, seorang kepala pimpinan negara, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa sibuknya. Namun kalau diundang, yang mengundang misalnya orangnya biasa saja, makanannya pun juga sedikit, Rasul tetap memperkenankan. Maka bagaimana dengan kita yang sibuknya terkadang dibuat-buat, ya, yang banyak keluyuran kemana-mana. Tidak ada kerjaan dan seterusnya. Maka kita banyak memiliki waktu dibandingkan dengan waktu Rasulullah SAW. Ketika diundang, maka perkenankan sekalipun yang mengundang makanannya sesedikit. Kemudian, hadis yang berikutnya nomor 338. Qala Imam Tirmidhi haddathana Muhammad ibnu Bashar. Qala haddathana Abdurrahman. Qala haddathana Sufyan. Al-Muhammad Ibnil Munkadir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ma qala ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa biraqi bibaghlin wala birzaun Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi di kitab satunya di kitab Jami Tirmizi Tata Imam Tirmizi mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar beliau berkata menceritakan kepada kami Abdurrahman Abdurrahman bin Mahdi Seorang ulama besar, seorang imam. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan. Nah ini cuma Sufyan. Dan ahli hadis Sufyan yang terkenal ada dua Ada Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sauri, yang kedua adalah Sufyan bin Uyainah. Namun maksudnya adalah di sini Sufyan As-Sauri. Kenapa? Karena adanya murid beliau Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi tidaklah berguru kepada Sufyan melainkan Sufyan as tsauri Ini Sufyan as tsauri mengambil dari Muhammad bin al-Munkadir, Muhammad bin al-Munkadir mengambil hadis dari Jabir bin Abdullah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, perhatikan bagaimana keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul datang menemuiku yang datang rasul yang mengunjungi rasul ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku siapa rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam rasul yang datang kepadaku kata sahabat ya Jabir bagaimana datangnya rasul ini keadaannya kondisinya laisa bi laisa bi kibal rasul datang tanpa mengendarai bagal bagal adalah uh, sebuah satu hewan dari kawin silang Bagol, hewan dari kawin silang antara kuda dan keledai Maka anaknya disebut dengan bagol Jadi Rasul datang menemuiku dengan tidak mengendarai bagol Dan juga tidak mengendarai kuda birdaun Kuda birdaun maksudnya adalah kuda yang bukan dari Arab kuda yang bukan berasal dari A, Arab. Perhatikan penjelasannya. Kata Syabrazak mengatakan, "Ja'an Nabiyyu ala ya Nabi. sallallahu alaihi wasallam masyyan 'ala alqadamaini ila Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ya'uduhu limaradin ka Nabih." Maka, sallallahu alaihi wasallam ya'ulu ashhabahu masyyan wa subhanallah. Kata Syekh menyebutkan menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan jalan kaki untuk menemui Jabir, yang Jabir ketika itu sedang sakit, subhanallah. Rasul yang sangat sibuk ya, Rasul yang uh, apa namanya, yang waktu beliau ya sering diisi beribadah kepada Allah untuk keluarganya, untuk para sahabatnya. Namun Rasul pernah ya dan bahkan sering Rasul selasa mengelangi atau mengunjungi temannya, sahabatnya yang sakit, bahkan jalan kaki rasul jalan kaki ya mengelangi atau mengunjungi sahabat beliau yang sakit yang bernama Jabir dan Rasulullah saw ya ketika menjemuk sahabatnya ya atau mengelangi atau mendatangi para sahabatnya terkadang jalan kaki dan terkadang naikkan kendaraan maka Rasulullah saw apa di sini menunjukkan menunjukkan Rasulullah saw tidak pilih-pilih ketika ingin pergi, kalau ada kendaraan, misalnya di situ ada bagol, maka beliau pakai naik kendaraan bagol. Kalau tidak ada, misalnya tidak ada apapun, kuda tidak ada, unta tidak ada, maka beliau jalan ke kaki. Mudah untuk beliau. Beliau tidak menginginkan atau meminta kendaraan yang paling bagus, enggak. Kalau ada ketika itu cuma keledai, maka beliau kendarai Kalau ada ketika itu, misalnya cuma uh, bagol, ya hewan yang kawin silang antara kuda dan himar, maka namanya bagol anaknya. Maka kalau anda cuma itu, maka itulah yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul pergi apa yang ada di tempat beliau. Kalau itu ada misalnya misalnya cuma bagol, maka Rasul mengendarai. Kalau ada misalnya cuma kuda, maka itu yang Rasul kendarai. Himar, maka itu yang Rasul kendarai. Rasul tidak pilih-pilih dalam berkendaraan Maka perhatikan para anak-anak ya terlebih adalah para remaja Jangan sampai antum gengsi dengan memakai kendaraan yang biasa-biasa saja Memakai kendaraan yang butut misalnya Namun masih bisa jalan Orang tua antum sudah capek-capek mengumpulkan duit Ternyata orang tua antum mampunya cuma mem memberi kendaraan yang biasa Yang murah saja Maka terima bersyukur kepada Allah Terima bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai yang ada, ya, mengendarai yang ada saja. Kalau tidak ada maka Rasul jalan kaki. Untuk apa? Untuk menjenguk sahabat beliau, Subhanallah. Rasul jalan kaki, seorang pemimpin, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul jalan kaki untuk menjenguk siapa? Sahabat beliau. Ini tidaklah uh, bisa dilakukan kecuali seseorang yang akhlaknya luar biasa, tawadunya luar biasa. Bayangkan ada seorang pimpinan perusahaan sangat kaya perusahaannya banyak ternyata ada cleaning service-nya yang sakit kira-kira mau gak si bos ini, direktur ini untuk mengunjungi si OB atau cleaning service yang sakit kalau bukan karena akhlak yang tinggi perhatian dia terhadap anak buahnya tawanya dia terhadap anak buahnya maka tidak bisa dia mengunjungi obeknya yang sakit tadi ya, terkadang ketika kita memiliki posisi memiliki harta, jabatan, terkadang sulit, ya, memang seperti itu terkadang hati kita tinggi Ya, sulit untuk, apa namanya menjenguk orang yang levelnya berada di bawah kita dari sisi dunia, terkadang sulit apalagi memiliki kesibukan namun Rasulullah seorang utusan Allah, sibuk luar biasa berdakwah, tetap Mengunjungi sahabat yang sakit bahkan jalan kaki Bahkan jalan kaki nah, Kemudian di dalam hadith ini Rasul menyebutkan secara khusus dua kendaraan Yang pertama adalah bagol Yang kedua adalah birzaun Birzaun adalah di sini disebutkan Yaitu e, hewan yang besar fisiknya Yang berbeda dengan kuda Yang berbeda dengan kuda Ada juga yang mengatakan Bir adalah kuda gayru Arabi yang bukan berasal dari Arab, entah dari Persia, entah dari negara yang lain. Intinya adalah di sini menunjukkan bagaimana tawadunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah pimpinan, ya, pimpinan kaum Muslimin. Kemudian sangat sibuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun menyempatkan untuk mengunjungi sahabatnya yang sakit, walaupun dengan jalan kaki. Subhanallah. Ini harus kita patut kita ikuti, kita tiru dari beliau ya. Jadi jangan sampai kita hanya sebatas pengakuan di lisan cinta Nabi. Namun praktiknya tidak seperti Rasulullah SAW. Ya. Sombong, angkuh, menolak undangan, ya. tidak menerima hadiah. Yang ngasih hadiah orangnya biasa, makanannya cuma sedikit. Terkadang kita menolak, maka jangan ditolak. Sekecil apapun hadiah agar orang yang memberi hadiah bahagia kita terima kita te terima kemudian diantara sunnahnya lagi kalau kita dikasih hadiah maka balas dengan hadi-hadiah ya terkadang kita apa namanya biasanya cuma menerima ya namun kalau kita ada yang dikasih maka kasih contoh kita dikasih ayam satu ekor kalau kita punya kue walaupun cuma sedikit kasih kerana membalas, saling membalas hadiah hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Kemudian lebih bagus lagi kalau kita doakan. Atau kita berterima kasih ya. Namun, uh, ungkapan terima kasih yang paling bagus adalah bentuknya doa. Yaitu Jazakallahu Khairan. Ketika dikasih, ternyata kita tidak memiliki sesuatu yang kita kasih. Maka minimal kita ucapkan ucapan yang baik dan doakan dia. Ketika dikasih makanan, kita tidak memiliki makanan atau apapun yang bisa dikasih Maka ucapkan terima kasih, doakan dia Jazakallah khairan Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Atau barakallahu fikum Semoga Allah memberkahi, memberkahimu Maka ini termasuk hal yang sangat dianjurkan ketika dikasih hadiah Walaupun hadiahnya sedikit Yang mengasih misalnya orangnya biasa-biasa saja Maka ucapkan ucapan yang baik Terima kasih, doakan, kalau kita memiliki hadiah yang kita punya, maka itu lebih bagus juga dihadiahkan kepada kepada orang tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya, nomor 339. Qala Imam Tirmidhi, haddathana Abdullah ibnu Abdul Rahman, qala haddathana Abu Nu'aim, qala anba'ana Yahya ibnu Abil Haitham al Attar qala sami'tu Yusuf, Bin Abdullah bin Salam Sama sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf wa aqdani fi hijrihi wa masaha ala ra'si Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam kitab Mukhtasar Syama'il beliau dan juga Syekh Shu'aib al arnaud beliau mengatakan sanad-sanadnya sahih dan para perawinya siqoh. Nah, kita baca berkata Imam Thirmidi menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdurrahman. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Beliau berkata menceritakan kepada kami Yahya bin Abil Hayyam al Aftor. Kalau beliau berkata saya mendengar Yusuf bin Abdullah bin Salam. Dia berkata Yusuf adalah seorang sahabat. Samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf. Rasul menamakanku dengan Yah Yusuf. Jadi sahabat ini dikasih nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Yusuf. Biasanya uh, terkadang ya, ada sebagian sahabat itu yang namanya di masa jahiliyah ketika dia belum masuk Islam, orang tuanya menamakan dia dengan nama yang mengandung kesyirikan. Seperti Abdul Syams Abdul Syams kan artinya adalah hamba matahari ada yang mengatakan Abu Hurairah sebelum namanya Abdul Rahman itu adalah Abdul Syams hamba matahari ada yang namanya Abdul Uzza Abdul Manat ya Abdul Ka'bah terkadang nama-nama yang mengandung kesyirikan Abdul Syams kan hamba matahari Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah Abdul Dar, hamba negeri Abdul Uzza, hamba patung Uzza Terkadang nama-namanya tidak baik Bahkan mengandung kesyidikan Nah Rasulullah ketika mereka masuk Islam diganti namanya Abdurrahman, Namanya Yusuf Namanya Ibrahim Nama-nama ya. yang baik, Abdullah Nama-nama yang bagus, yang indah Ini sama dengan sahabat ini walau alam ceritanya Apakah dulunya nama beliau tidak bagus Sehingga diganti oleh Rasulullah SAW Jadi kata sahabat ini Samani Rasulullah SAW Yusuf Rasul menamakanku dengan nama Yusuf. Nama seorang Nabi. Nabi yang terkenal dengan ketampanannya. Nabi Yusuf. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Waqadani fi hijri. Jadi Yusuf ini masih kecil ya. Masih masih kecil. Waqadani fi hijri. Dan Rasul mendudukanku di pangkuannya. Wa masahai ala roksi. Dan Rasul apa? Mengusap kepalaku. Nah, di sini adalah uh, seorang sahabat kata syekh lam maulida ji'a bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tatkala sahabat ini dilahirkan maka dia didatangkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam oh jadi afwan jadi ceritanya uh, sahabat ini masih kecil ya masih kecil ketika masih bayi ketika dia dilahirkan maka orang tuanya membawanya ke Kehadapan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi uh, para sahabat itu ya ketika mereka uh, apa, memiliki anak, ya istri mereka melahirkan maka mereka mendatangi nabi shallallahu alaihi wasallam. apa yang mereka lakukan? biasanya minta nama, maka rasul memberikan nama-nama yang indah, ibrahim, abdullah, abdurrahman, kemudian yusuf. kemudian apa lagi? rasul mentahnik anak-anak mereka. tahnik itu adalah kurma yang dimamah bahasa banjarnya atau dikecilkan dilanikkan sampai lanik sampai lanik mencair kemudian sedikit di apa namanya dioleskan ke ke langit-langit di dalam mulut si bayi itu termasuk sunnah ketika bayi-bayi baru lahir itu teknik namanya yaitu dengan apa namanya kurma yang sedikit dihancur cair kemudian kita oleskan ya di tangan kita apa namanya e, cairan tersebut cairan kurma tadi di langit-langit mulut dari si si bayi kemudian sahabat ini mengatakan selain dia dulunya rasul yang menamakan dengan nama Yusuf Rasul mendudukanku di pangkuannya dan mengusap kepalaku. Nah ini adalah uh, termasuk hal yang sangat bagus, sangat bagus, sangat baik bagi orang yang orang-orang yang tua ya, uh, yang memiliki anak atau anak orang lain ya, misalnya bayi yang seterusnya maka kita dekap dia, kita peluk dia, kita dudukkan di pangkuan kita ya, kemudian kita usap kepalanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa? Kerana perbuatan demikian kita kita himpu, ya kita peluk dia, kita usap kepalanya itu kata Syekh Abdul Razak mulah pofah wamu anasah lizoir itu adalah kelembutan dan keakraban kepada anak-anak kecil kepada anak, anak kecil jangan sampai kita sangar, ya terkadang kita bermasa muka dengan anak kecil cemburut terus, ya dengan wajah yang marah ketika menatap mereka jangan ungkapkan Wajah kasih sayang kepada mereka, senyum, kita tegur, bahkan kita ucapkan salam kepada anak kecil Kemudian biasakan usap rambutnya, menunjukkan kita sayang dengan dia Sekalipun ini bukan anak kita, anak orang lain Namun anak kecil tidak berdosa, ya, yang suka bermain, suka dengan kehangatan dari orang dewasa Terkadang kita sebagai orang dewasa kepada anak kecil, terkadang akhlak kita tidak baik ya, Kita tidak ada akhlak terkadang Terkadang kita melotot dengan mata tajam Terkadang kita kasar dengan dia. Terkadang kepalanya kita jitak kalau bahasa Banjarnya. Mereka enggak salah terkadang antum jitak. Telinganya antum jewer. Dia enggak salah. Terkadang kita usil dengan anak kecil, jangan ya. Perhatikan Rasul ada anak kecil ya, maka Rasul apa nak gendong. Kemudian Rasul usap kepala kepalanya. Karena ini termasuk kita penyayang terhadap anak kecil. Ya bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Laisa minna, laisamina malam yarham sawirona. Bukannya termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kita. Maka sayangi mereka, peluk mereka, gendong mereka, kemudian usap kepala kepala mereka. Jangan sampai kita kasar, cemburu terus, bermuka masam. Jangan. Ya. Dia dia punya hak agar kita menyayangi mereka. Jangan sampai kasar, ya. jangan sampai Terkadang kita menakut-nakuti mereka, suka menceritakan cerita-cerita hantu dan seterusnya, jangan kasihan mereka. Akibatnya mereka nggak berani kencing ke, ke dapur, ya nggak berani bangun tengah malam, karena kita sebagai orang yang dewasa, yang seharusnya kita menyayangi, mengayomi, menjaga malah menceritakan cerita-cerita hantu, cerita-cerita yang horor dan seterusnya, kasihan dia, ya. Akibatnya dia menjadi anak yang penakut karena kita suka menceritakan cerita yang horor atau cerita cerita hantu maka jangan kasihan dia ya jadi ini adalah termasuk tawadunya rasulullah saw ada seorang bayi beliau pangku ya beliau peluk dan juga beliau apa uh, usap kepalanya beliau ulus ulus kepalanya ini termasuk bentuk sayang ya dan ini juga bagus kalau kita praktekkan kepada istri kita ya maka jangan apa jangan uh, jangan bermuka masam jangan kaku ya maka bisa, bisa seperti ini ya. bukti kita sayang kepada istri bukti kita bercanda kepada istri ya. kita peluk dia kemudian kita usap kepalanya ya, kita bikin dia bermanja-manja dengan dengan kita bisa kita praktekan seperti ini kepada istri kita ya. terkadang kalau kita tidak membiasakan di awal menikah itu sulit untuk dilakukan hal-hal yang sederhana ini maka ketika kita baru menikah ya masih Pernikahan awal-awal berjalan maka biasakan hal-hal yang sederhana yang menunjukkan romantisnya kita dengan dia, yang menunjukkan dia ingin bermanja dengan kita. Ya, kita biasakan mengelus kepalanya, ya, kita biasakan cium pipinya, ya, memeluk dia dan seterusnya. Agar nanti ketika sudah uh, sudah lama berjalan pernikahan, namun kita tidak memiliki sifat sayang, ya, sifat yang menunjukkan kromantisan, nanti sulit, nanti susah ketika sudah lama nikahnya. Maka ini perlu diperhatikan oleh para suami ya. Maka uh, sayangilah istri kita dan juga anak-anak kita. Jangan sampai kita bermuka masam terus sekalipun kita dari pagi sampai sore kerja kecapean, maka tunjukkan rasa sayang kita ya, rasa bahagia kita ketika bertemu dengan mereka. Ya, mereka adalah keluarga kita, orang yang parak yang dekat dengan dengan kita. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis nomor 340 Berkata Imam Tirmidhi, Haddathana Ishaq bin Mansur, Qala haddathana Abu Dawd al-Tayalisi, Qala haddathana al-Rabi, Wahwa bunuh Sabih, Qala haddathana Yazid al raqashi An-Anas -an -an -an bin Malikin radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hajja ala rahlin rassin wa qatifatin, Kunna narasa manaha arba'at darahim, Falamma stawat bihi rahilatuhu qala labbayta bihijjatin nasum 'ata fiha wa larriya Hadis ini juga sudah diriwayatkan sebelumnya hadis nomor 334 Namun Imam Tirmidzi menyebutkan lagi karena berbeda sanatnya. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Daud At-Tayalisi Beliau berkata menceritakan kepada kami Robi dan dia adalah ibnu Sabih. Dia berkata menceritakan kepada kami Yazid Ar Rokashi dari Anas bin Malik radiallahu taala anhu. Anas bin Malik berkata bahawasannya Rasulullah saw berhaji di atas pelana yang lama. Pelana itu kan yang dudukan di atas kuda atau antak. Namun pelananya Ras tin bukan baru yang lama, yang sudah lama yang bukan yang baru ya. maka Rasul tidak gengsi untuk menduduki pelana tersebut lokal tifatin dan juga di atasnya ada kain beludru ada yang mengatakan itu adalah kain yang memiliki rumbai kemudian kata para sahabat kami memperkirakan harganya 4 dirham berarti murah maka Rasul tidak pilih-pilih ketika pelananya kemudian kainnya ada namun itu cuma murah yang ada cuma itu maka rasul pakai, tidak pilih pilih pilih, kalau ganti misalnya antum misalnya seorang guru ya, kemudian antum diambili dengan motor yang biasa aja, ganti mobil, nah jangan seperti itu ya, maka apa adanya ketika misalnya kita diajak dengan yang mobil biasa atau kendaraan yang biasa naik motor saja, kalau itu yang ada maka jangan pilih pi, pilih, Kata para sahabat ketika Rasul berhaji kemudian pelanaknya yang ada kainnya maka harganya kami perkirakan itu 4 dirham saja sesuatu yang murah. Maka tatkala beliau di atas tunggangannya maka beliau berkata labbaika bihajjatin la sum'a ata fiha riya. Labbaik dengan haji yang tidak ada sum'ah dan riya padanya. Ya, jadi ibadah haji ibadah yang paling besar tenaga yang terkuras banyak harta juga banyak terkeluarkan maka jangan sampai tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala harta sudah habis tenaga habis maka jangan sampai tidak ikhlas sangat rugi sangat rugi maka Rasul berlindung kepada Allah ketika beliau berhaji jangan sampai haji beliau sum'ah tujuannya ingin didengar tujuannya ingin didengar bahwa dia adalah orang yang berhaji dipanggil pahaji dan seterusnya atau tujuannya adalah ingin dilihat riak. Maka hati-hati para pemir para pemirsa para jamaah sekalian. Maka jangan sampai ibadah yang besar tenaga besar dikeluarkan. Kemudian harta juga besar dikeluarkan. Tidak ikhlas ingin pamer ingin dipanggil haji suka foto-foto untuk diperlihatkan kepada orang lain bahwa dia adalah sudah berhaji maka habis pahalanya habis pahalanya karena tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini hadis yang sama hadis nomor 334 yang telah lalu bahwa di sini yang menunjukkan tawaduknya Rasul ketika beliau menaiki sebuah tunggangan namun pelanaknya dan kainnya itu tidaklah mahal sesuatu yang sangat mu, sangat murah namun Nabi tidak pilih-pilih dan tidak gengsi untuk memakainya. Kemudian hadis nomor 2341 Berkata Imam Tirmizi haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdur Razzaq qala haddatsana Ma'mar an sabit bin Aslam al-Bunani wa Asim al-Ahwal an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdur Razak, beliau berkata menceritakan kepada kami Ma'mar Ma bin Rashid dari Thabit bin Aslam al-Bunani seorang tabi'in dari dan Asim al-Ahwal. Jadi Imam Makmar mengambil hadis ini dari dua tabiin. Yang pertama Sabit al-Bunani, yang kedua Asim al-Ahwal. Nah mereka berdua tabiin ini mengambil dari Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu. Anas bin Malik mengatakan, perhatikan. An-narujulan khayyaban da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakar rabminhu sari dan alaihi dubba. Qala fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khujubud wa kana yuhibbud duba'a. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa seseorang yang profesinya khayyab tukang jahit. Nah ini adalah profesi yang biasa. Ya, jadi ini adalah profesi yang biasa. Namun di zaman sekarang ya, tukang jahit itu berbeda-beda. Ada yang kelasnya internasional, ada yang nasional, ada yang cuma kelas di pasar atau di kampung saja. Namun kalau kita lihat teks dalam hadis ini, ini adalah profesi yang biasa. Profesi yang biasa ketika itu. Bahwa seorang laki-laki yang profesinya adalah khayyat, tukang jahit, mem memanggil Rasul atau mengundang Rasulullah s.a.w. untuk makan. Ya kemudian maka laki-laki yang profesinya sebagai tukang jahit ini mendekatkan kepada nabi sarit, sarit itu adalah makanan yang ada rotinya yang diremuk-remuk dan dimasukkan dalamnya kuah kuah yang ada roti yang diremuk-remuk atau yang dihancurkan yang mana di dalam sarit tadi ada dubanya duba adalah labu bahasa banjarnya waluh nah jadi Rasul pernah diundang oleh seorang tukang jahit ya tukang jahit adalah sebuah profesi yang ketika itu profesi yang biasa saja dan Nabi tidak pilih-pilih siapa yang mengundang mau tukang jahit, mau sahabat Nabi yang lain maka Nabi perkenankan jadi laki-laki ini atau tukang jahit ini ya mengundang Rasul yang makanannya adalah sarit makanannya adalah sarit sarit adalah roti yang diremuk-remuk yang dikasih kuah Ternyata di situ ada juga dubbanya yaitu labunya atau waluhnya. Maka kata sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dubba, mengambil waluh tadi dan beliau suka dengan waluh tadi. Ketika itu dihidangkan maka Rasul mengambil waluhnya, mengambil apa namanya? eh labunya. Rasul makan dan Rasul menyukai buah labu, buah labu. Buah labu ya, atau dubba eh, Bahasa Arab yang lain adalah Namanya yaktin Dubba Bisa juga namanya al Ada juga nama lainnya adalah Yaktin Namun khusus untuk dubba sampai sekarang ya, Dubba itu eh, Adalah waluh Yang bulat, mustadir Labu yang bentuknya Bulat, tidak lonjong Dan seterusnya, dia bentuknya Bulat Sampai sekarang pun penduduk kota Madinah Ketika mereka melihat labu yang bulat Maka mereka menyebutnya dengan dubba Dengan dub, dubba Kan tadi nama waluh bahasa Arab ada, ada tiga Bisa Yaakobin, bisa Korok, bisa dubba Namun dubba ini kalau waluhnya bentuknya bu, bulat Nah sampai sekarang pun penduduk kota Madinah Ketika melihat apa namanya waloh itu bulat maka mereka menamakan dengan nah perhatikan di sini ada bentuk bagaimana tawaduknya Nabi saw beliau memperkenankan undangan seseorang sekalipun seseorang ini profesinya adalah seorang tukang jahit atau profesi-profesi yang lain yang intinya adalah Nabi tidak pilih-pilih maka tidak tidak pilih-pilih orang yang mengundang Kemudian, nah ternyata ketika beliau dihidangkan dengan sarit tadi, maka Rasul yang mana di situ ada dubaknya, ada waluhnya, maka Rasul mengambilnya dan menyukai atau mencintai apa namanya waluhnya. Nabi suka waluhnya. Maka perhatikan, jadi Anas bin Malik ketika melihat hal tersebut ya, ketika dihidangkan makanan, maka Rasul yang ambil adalah uh, waluhnya atau labuknya. Kata sahabat Anas bin Malik mengatakan. Kata sahabat Anas bin Malik, kalau dahulunya karena Rasul suka dengan labu maka beliau mengatakan maka tidaklah dibikinkan makanan untukku yang aku yang bisa dibikinkan pada makanan tadi waluhnya maka pasti dibikinkan waluhnya. Jadi ketika beliau dihidangkan makanan dan makanan ini ternyata bisa digabungkan dengan waluh. Bisa dihidangkan bersamaan dengan duba atau ada dubanya, maka Anas bin Malik apa? memakan dubanya, tadi memakan waluhnya tadi. Kenapa? Karena Rasulullah suka dengan waluh, maka beliau pun juga suka dengan waluh atau labu tadi. Maka di sini Uh, sisi pendalilan tentang tawadhu'nya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenankan undangan dari seorang tukang jahit yang ternyata makanannya pun makanan yang biasa yaitu sate berarti yang diremuk-remuk yang dikasih kuah kemudian juga bisa dicampur dengan labu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai labunya, maka juga Anas bin Malik suka juga dengan waluhnya semenjak dia melihat perkara ter tersebut. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini adalah hadis nomor 342. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdullah bin Soleh. Beliau berkata menceritakan kepada kami Muawiyah bin Soleh dari Yahya bin Sa'id dari Amroh seorang sahabat Nabi. Afwan Amroh beliau berkata kira kirali Aisyah ditanyakan kepada Aisyah radhiallahu ta'ala anha mada kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hibaitih, jadi Aisyah pernah ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya kan terkadang uh, sebagian sahabat itu penasaran ya, atau tabiin penasaran, ini Rasulullah ketika di rumahnya beliau ngapain? atau mereka bertanya dalam rangka ingin mencontoh nabi bagaimana rasul di rumah ibadahnya bagaimana akhlaknya bagaimana kepada keluarga dan seterusnya. Jadi ini termasuk apa namanya bagaimana ambisinya para sahabat atau para tabiin ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau di luar rumah mereka bisa melihat para sahabat bisa melihat bagaimana ibadah nabi, akhlak nabi. Namun ketika di dalam rumah, maka yang tentu yang tahu adalah keluarganya, istrinya maka bagaimana Rasulullah ketika di dalam rumah akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana, dan seterusnya maka Aisyah menjawab perhatikan Kana minal bashor. beliau adalah manusia beliau adalah seorang manusia dari manusia yang lain, artinya sama dengan kita manusia kemudian setelah beliau menyebutkan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita, maka apa namanya, e, Aisyah memberikan perincian bagaimana beliau ketika di dalam rumah yang beliau adalah manusia biasa perhatikan <tuh> beliau suka memeriksa atau mencari-cari sesuatu yang kotor di bajunya jadi di baju misalnya ada yang kotor, maka seorang sendiri yang mencari-carinya, menghilangkannya ada debu misalnya ada kutu, misalnya ada sesuatu yang menempel misalnya maka dalam rangka untuk menghilangkan debunya, kutunya Rasul sendiri yang mencari-cari dan menghilangkannya dan membuangkannya dari bajunya. Tidak langsung menyuruh orang lain atau menyuruh istri. Maka kalau kita masih bisa mengerjakan sendiri terhadap barang milik kita sendiri maka kitalah yang melakukannya. Nah sebagaimana Rasulullah Wasallam suka membantu istrinya. Kalau itu berkaitan dengan milik beliau seperti baju, maka beliau sendiri yang uh, mencari yang kotor, yang menghilangkan yang kotor yang ada di baju beliau. Kemudian, Wayah lubushatahu rasul memerah susu yang ada di kambingnya. Nah, tidak menyuruh orang lain. Ada kambing, maka beliau peras sendiri susunya wa yakhdum nafsuhu dan nabi apa melayani dirinya sendiri sendiri. Jadi kalau kita mampu untuk melayani diri kita sendiri maka kita yang mengerjakannya. Kalau kita mampu untuk menggosok baju kita kita gosok sendiri dulu. Kalau kalau kita mampu untuk menjahit kita sendiri yang mampu, kita dulu yang menjahitnya. Kalau kita kalau itu adalah barang-barang milik kita, maka kita sendiri yang apa namanya kita sendiri yang melakukannya. Kenapa? Karena barang itu yang paling berhak membawanya, menggunakannya adalah pemiliknya sendiri. Ya, kecuali kita misalnya ada tugas yang ada gawian yang lain dan kita perlu cepat baru suruh istri. Ya. Atau kita ada ujur atau ada alasan yang lain, maka silakan perintahkan keluarga kita. Namun kalau kita masih bisa apa namanya e, melayani diri kita sendiri maka kitalah kita lah yang melakukannya nah contoh seperti mencuci tadi kalau kita sendiri kalau baju itu baju kita kotor kalau kita tidak ada apa tidak ada hajat atau tidak ada pekerjaan ketika itu maka kita sendiri yang mencuci ya karena itu adalah baju kita nah sebagaimana rasul ketika di bajunya ada kotoran maka beliau sendiri yang memeriksa dan membuangnya Kemudian beliau memiliki kambing maka beliau sendiri yang memerah susunya dan beliau adalah orang yang melayani untuk dirinya sendiri sendiri. Karena beliau yang memiliki benda-benda tersebut maka beliaulah yang menjaganya, yang memperhatikannya bukan orang, lah, bukan orang lain. Nah inilah bagaimana akhlak Nabi saw di dalam rumah. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, "Yaku Musallallahu Alaihi Wasallam Alanghidmati Nabsi. Rasul melakukan atau melaks atau rosul melakukan untuk melayani diri beliau sendiri jadi kalau beliau berhajat kepada sesuatu maka belialah yang melaksanakannya yang mengerjakannya ya maka jangan menyuruh orang lain kalau itu bisa dikerjakan sendiri seperti menyetrika baju-baju kita kalau kita tidak ada, waktu kosong kalau kita memiliki waktu yang kosong tidak ada alasan tidak ada pekerjaan Bajunya baju kita maka yang menyetrika adalah kita sendi sendiri sebelum orang lah orang lain karena pemilik barang dialah yang pantas yang berhak untuk menjaga untuk membersihkan dan seterusnya. Nah inilah bagaimana keindahan tawadunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah maka beliau tidak gengsi untuk bersih bersih ya untuk apa namanya melayani diri beliau sendiri sebelum orang lah lain. Jadi ketika ada bajunya ada baju beliau yang kotor maka beliau sendiri yang membersihkan. Bahkan dalam sebuah hadis juga ini perkataan Anas bin A Anas bin Malik. Ya, ketika sendalnya rusak maka beliau sendiri yang membenarkan. Ya. Kemudian ketika bajunya ada yang sobek maka beliau sendiri yang menjahit. Ya. Berdahannya kalau kita tidak bisa menjahit maka bisa serahkan kepada orang lain. Kalau kita mampu dan bisa menjahit sendiri bajunya adalah baju milik kita maka kita sendiri yang yang menjahitnya sebelum orang lah orang lain Wallahu a'lam bis sawab Jadi ini hadis-hadis uh, yang cukup banyak Yang berkaitan bagaimana tawaduknya Rasulullah SAW Maka kita berdoa kepada Allah Agar Allah memberikan kita akhlak yang mulia Akhlak yang baik Yang sebagaimana Rasulullah SAW bersifat dengannya Yang dengan akhlak yang baik tadi Dakwah kita bisa tersebar dakwah kita bisa diterima oleh masyarakat maka perhatikan Rasulullah SAW akhlak beliau luar biasa di dalam rumah, di luar rumah ya, kepada para sahabat dan kepada yang lainnya maka ini yang harus kita perhatikan pada zaman sekalian adalah masalah akhlak masalah akhlak adab dan etika maka kita belajar untuk diamalkan sehingga orang yang bersama kita betah dia ya bersama kita kalau kita misalnya bermuka masam ya, suka apa namanya? suka menghina, maka orang tidak mungkin suka dekat dengan kita, menjauh dia. Maka ketika kita punya teman-teman ya, dan kita memiliki akhlak yang baik, maka mereka betah bersama kita. Maka ketika kita menyampaikan kebaikan, kebenaran, mereka akan menerima karena mereka sudah suka dengan dengan kita. Maka perhatikan pelajaran sekalian, Akhlak memiliki posisi yang penting dalam Islam. Dan Allah Subhanahu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung, akhlak yang besar. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita akhlak yang mulia. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW di ayat Imam Tilmidi Kata sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW pernah ditanya Tentang penyebab manusia banyak masuk ke dalam surga Maka apa jawaban Rasulullah SAW kata beliau takwa wa husnul khuluq Apa yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa taala Maka Rasul menjawab At-taqwa wa husnul khuluq Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima semua amal ibadah kita dan senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu agama, kemudahan dalam mengamalkan ilmu agama dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabikum. Aşhadu Allāhillah an ilā Anta asta'firukā wa atubu ilāyikum, thumma sallamu 'alaykum warahmatu Llāhi wa